Selamat pagi Pak Valentino i Ya selamat pagi Bu s i l a k a n i Ya sejahtera atau tentara kan dari, dari sudut p a n t a n g saja ya、hmm. Kata para、uh, Pasar tradisional itu Menyesatkan Menurut sejahteranya kata m u a l m u a l itu Jadi kita、uh, Lepas a j a lah Menurut l o a t a pasar saja Biarlah pasar yang akan begininya Sebab、uh, Apa namanya Tetap パイロンハピ s カルセマリア、まイパビディノーコンバーガニャのナーボー。チュマスカラムギニア、アルスキータリア、バッディリネサトモール、ディサトガエラ、アトリコータ、イトヤンナモサトマニャラプタナカジャリボワン。 Hmm. Menimbulkan efek domino ekonomi yang sangat tinggi ya. Jadi、uh, tempat di sekitarnya bisa menjadi tempat dagang、uh, UKM n y ya, a bu, ya? Dagang makanan atau kos-kosan Atau angkutan pun meningkat ya Transportasi misalnya ojek, angkot dan sebagainya Nah yang kedua begini、uh, Berdirinya satu mal itu akan menimbulkan pendapatan asli daerah Yaitu pajak p p n pajak r e k l a m e dan berbagainya yang bisa dipakai untuk mensejahterakan rakyat juga nah tapi kalau saya lihat dari sisi pandang Pak Jokowi ingin membantu pedagang kecil bisa juga beliau bisa bernegosiasi dengan pemilik m a l untuk menyediakan sebagian ruang di m a l itu untuk diberikan kepada pedagang kecil apakah itu pedagang apa, kerajinan, apakah itu pedagang makanan, yang m a n a Uh, itu juga akan menimbulkan satu mu、uh, Singgiosis mutualisme Jadi uh, cobalah uh, Mungkin baik Pak Bibit maupun Pak Jokowi、uh, Diduk bersama-sama Coba dipikirkan Saya rasa kita n g g a k ada gunanya nanti saling mencari kesalahan Dan akhirnya kita tidak melihat hal-hal yang baik Dari masing-masing pihak Demikian, terima kasih Oke,、okay. m a k Saroni selamat siang Selamat siang Bu s i l a k a n komentarnya Untuk parti a itu mensejahterakan Bu y a karena apapun dilakukan itu mensejahterakan karena banyaknya dampak dari aspek pembangunan、uh, m a l tersebut、Bu. itu a j a r a komentar dari saya. Baik, terima kasih、itu. Ibu Sri Haryati s e l a m a t s i a n g Silakan s i a k a n Ibu. Silakan Ibu. i l a n Ibu. s a k a n l a u s a k a n a k a s l a a n l a k a Ibu. s l n Ibu. s a k n a k a n i k a n i a k a n l a k a u l a k Ibu. a k a i b l a m a l a k a l a k a i b l a k a n i b a k a n a k a n i b a n i b s i l a k u s i a u s a k a u s a k a u s u s Membeli susu, membeli apa, ada jam Oke, baik, terima kasih Ibu Sri Pak Agus, selamat siang Selamat siang, Bu Komentar Anda, Pak Agus Komentar saya serahkan baca pada ahlinya Saya rasa Pak Wali Solo lebih mengetahui kondisi kelebihan dan kekurangan rakyatnya, Bu Gimana? Baik, terima kasih Pak Agus Selamat siang m a s z a i n a o Kalau pendapat saya itu dua-duanya betul Nah kalau ada pembangunan kan banyak lapangan pekerjaan Cuman nah, pada akhirnya pendapat saya y n g gak siap dengan persaingan dia akan kegilas Nah kalau pendapat saya itu tengahnya Jadi pedagang itu dididik biar pintar Ditaruh di mal situ, kalau pedagang, pedagang itu juga harus menyadari. Berusaha di sini, di Indonesia, makin e persaingan a t p makin berat. Kalau kamu nggak mempersiapkan dari sekarang, kamu pasti kegila, banyak gede-gede gitu. Sudah, Assalamualaikum. Banyak terima kasih.